Nanti kita sambung pada kesempatan berikutnya. Nanti ada taqwanya istri, ada takwanya suami istri sebagai orang tua, ada taqwanya orang tua atau mertua. Nah itu bahasan-bahasan kita nanti poin-poinnya. Baik kita cukupkan dengan baca hamdalah. alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.